Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'ad. Saya sampai sekarang masih bingung. Soalnya waktunya tetap sampai jam 8.30 Ustaz. Kita 24 jam Ustaz. Bersama sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lebih-lebih sedikit tahanlah jemaah. Kayaknya sudah pada makan-makan Ini ada suara. Tapi alhamdulillah jemaah. Sebelum kita lanjutkan 24-nya bersama sunnah Rasulullah SAW Sunnah Tadi sama Bapak Kapolsek sudah disinggung sedikit Sunnah itu adalah sesuatu yang baik Nah jelas Sunnah itu pasti baik Kalau tidak baik bukan sunnah namanya Definisi sunnah Insya Allah semuanya tahu lah Sunnah itu adalah Perbuatan Rasulullah Wasallam, Perkataan beliau Perilaku beliau Sifat-sifat beliau Baik itu sifat Akhlak beliau Atau sifat jasmani beliau Kemudian persetujuan-persetujuan beliau itu Termasuk sunnah Rasulullah SAW Tapi ada sunnah di dalam bab fikih Ada sunnah di dalam bab fikih Siapa yang tahu artinya? Antum Sudah jawab tadi belum? belum. Oke silahkan Sesuatu bila dilakukan dapat pahala. Iya iya, okay okay, nggak apa-apa lah. Nana kasih adian antum. Antum belajar sunnah lagi nanti kan, tapi kan? Nampak tak? Ya, antum kasihkan ke sana. Sunnah itu yang ma'ruf nih. Afwan ya, nak. Harus masuk ini, lupa tadi sama panitia suruh masukin. Sunnah itu yang katanya kalau diamalkan mayusabu fa'iluhu yang dapat pahala. Kalau diamalkan wala yu'aqabu tarikuhu gitu maksudnya. Enggak dapat sanksi yang meninggalkannya. Itu yang ma'ruf. Tapi menurut sebagian ulama Definisi itu kurang tepat Karena Sunnah itu pada hakikatnya Yang kalau dilakukan dapat pahala Kalau ditinggalkan rugi Rugi kita Ana kasih contoh lah Kalau kita ini bahasanya pedagang Pedagang itu umpamanya Kalau buka toko Di depan rumahnya Depan rumahnya buka toko Dapat untung 1 juta Buka Di depannya masjid Jami Jami Bantul ini Dapat untung 27 juta Di depannya jarak rumahnya itu cuma 100 meter Kira-kira Di depan rumahnya dapat 1 juta Di depan masjid dapat 27 juta Kira-kira dia milih yang mana Insyaallah merangkang ke masjid, Merangkang Kenapa? 27 juta entik itu fullus ini, bukan kereweng ini, duit ini kata dia. Cuma orang kan mikirnya enggak, ya kan cuma sunnah. Kalau dikasih amalan sunnah itu jawabnya kan cuma sunnah. Padahal dia itu kalau dagang, hitung hitungannya masya Allah detail banget dia. Ya. Tapi kenapa dengan pahala? Itulah jamaah. Pahala sunnah ini Bukan duit Umpamanya baca Al-Quran Sunnah apa wajib? Wah, kalau di sholat wajib lah Kita di luar lah Baca Al-Quran, sunnah Satu kali Satu ayat, satu ayat Satu huruf, sepuluh kebaikan gitu kan, Dua huruf, dua puluh Tiga huruf, tiga puluh kali tapi subhanallah banyak orang yang enggak ngaji. Karena pahalanya bukan duit. Coba antum. Alif lamim. Keluar duit. Masya Allah. Ghalikal kitabullah itu kenceng untuk ngajinya. Tuh. Karena pahalanya duit. Cuma pahala sunnah ini bukan fulus hitungannya. Maka kebanyakan orang meremehkan. Ketika yang makruh umpamanya. Eh jangan ngamalin itulah ya kan cuma makruh kejadian kalau yang sunnah cuma sunnah yang makruh cuma makruh kapan kita mau dapat pahala gitu terus apabila kita seperti itu prinsipnya maka kita akan berbicara sekarang masalah sunnah ini orang yang mengamalkan sunnah rasul saw itu akan dapat banyak kebajikan yang pertama menyampaikan derajat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala antum kalau dicintai oleh presiden kira-kira seneng nggak Masyaallah, ketemu sama polisi di stop, melanggar. Eh, tenang Pak, saya kenalnya presiden, saya telpon ke presiden. Gak berani benar yang nangkap tuh. Karena kita kalau punya kenal orang gede itu merasa senang. Bagaimana kalau yang kenal sama kita itu Allah Jalla Jalla. Allah yang menciptakan langit tujuh lapis. Allah yang menciptakan segala yang berada di muka bumi ini. Allah menciptakan gunung-gunung, bintang-bintang. Itu Allah jenna jenna. Kita ada masalah. Ya Allah selesai urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kudsi. Man ada adali waliyan faqad adhantuhu bilhar. Barang siapa yang memusuhi kekasihku. Waliku maka aku mengumumkan perang sama dia. Allah mengumumkan perang. Kepada orang yang menyakiti kekasih Allah, jadalah jadalah Kemudian Allah mengatakan, Wama takaraba ilaiyaa adi, bishayin ahaba ilaiyaa mimaftaratuhu alaih dan tidaklah hamba ku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Tuh kalau ingin dicintai Allah amalkan yang wajib-wajib. Jangan solat tahajud, masya Allah sebelas rokaat salat tahajud 11 rokaat dari jam 1 malam sampai jam 3 masyaallah salat subuh jam 7 tahajud jam 1 jam 3 salat subuh jam 7 enggak benar yang benar itu yang wajib loh yang fardu-fardu ini yang Allah cintai maka jangan sampai meninggalkan yang fardu demi yang sunnah Kemudian Allah mengatakan Dan hambaku itu Terus mendekatkan diriku Dengan yang sunnah-sunnah Dengan yang tidak wajib Yang hukumnya sunnah-sunnah Sampai aku cinta kepada dia Kata Allah Kalau sudah cinta Selalu urusan Apapun yang kita lakukan Dalam kondisi seburuk apapun kalau Allah cinta sama kita, kita hanya perlu mengikhlaskan doa. Ya Allah, bantulah hambaMu ya Allah. Selesai. Yang kedua, faedahnya sunnah nih, melengkapi yang wajib, melengkapi menyempurnakan amalan yang fardu kita. Hampir semua amalan itu ada sunnahnya. Zakat ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Salat seperti itu. Ada salat usah yang wajib lima waktu. Betul, yang wajib lima waktu. Apa yang lima waktu kita sudah sempurna? Lah orang kadangkala, Allahu Akbar. Itu motor dari kunci belum tadi ya? Sampai atah At hiat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kabur lihat motornya. Alhamdulillah, masih ada motornya. Kadangkala orang salatnya enggak sempurna. Rasulullah SAW mengatakan, Awalu ma yuhasabu bihi bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama dihitung itu Dari amalannya Kita bakal dihisap amalan kita Akan ada hitung-hitungannya Yang menghitung bukan KPK KPK akan melihat Dari tahun sekian sampai sekian Itu punya harta berapa gitu kan Yang menghitung ini Allah jannah jalalu Yang alimun bidhati sudur Tidak ada yang tertinggal Fama ya'mal mithqala dharatin khaira yarah Sebesar atom yang kecil itu bakal datang dia melihatnya tuh baik itu baik atau yang buruk yang pertama dihisap itu as asalah kemudian kalau sholatnya sempurna ya udah itu sempurna fa'inkanat naki sultan kalau ternyata sholatnya kurang sempurna masalah sholat nih penting banget Allah mengatakan kepada malaikatnya unzuru um li'abdhi hallahu mina waafil Coba lihat nih, hambaku ini punya gak amalan-amalan sunnah? Ada, itulah amalan sunnah itu yang menyempurnakan sholat-sholatnya. Seperti itu amalan-amalan yang lainnya. Zakat kita, puasa kita. Ada orang yang Alhamdulillah ketemu puasa cuma bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang tengah bulan dia puasa. Karena dia takut. Apa Ramadan sempurna ya? Mungkin banyak yang kurang sempurna. Itu faedah mengamalkan sunnah yang kedua. Yang ketiga. Kita akan terhindar dari amalan-amalan yang gak nyunah. Karena waktu kita sudah full. Antum kayak ini botol. Botol ini kalau sudah full. Mau diisi lagi gak bisa. Tapi kalau botolnya cuma setengah. Bisa diisi lagi. Maka dengan kita mengamalkan yang sunnah-sunnah itu. Gak ada ruang. Untuk amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk masuk, karena kita sudah tutup ruangnya. Yang keempat ya kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, azan. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, dan yang kelima itu sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Jalla jalaluh mengatakan Qul in kun tum fattabi'uni yuhibbikum Allah, wayafir lakum zuno Muhammad katakan tu sama orang-orang yang ngaku cinta sama Allah. Ngakunya cinta sama Allah. Cinta itu bukan hanya di bibir. Masya Allah Ini selingan Nah cinta itu bukan hanya Di bibir Wah saya cinta sama Allah Saya cinta sama Rasulullah Buktinya had, Mana buktinya kau cinta Ada seorang Suami ngomong sama istrinya Dik Aku cinta banget sama kau Istrinya ngomong Gombal kau bang, Datang tiap malam jam 12 malam itu kan? Kau yang kan ada, ada, nggak ada bukti. Begitu pula cinta kepada Allah, jannah jannah. ada buktinya, ada buktinya. Apa? Kulinkuntum tuhibun Allah, fattabiuni. Ikutin aku kata Rasulullah Sallam. Tatkala itu yuhbikum wa yafir lakum zonobakum. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ada yang marah ini. Nampak. Okey, itu faedah faedah dari kita mengamalkan sunnah sunnah Rasulullah Sallam. Jangan merasa sudah banyak pahalanya. Ada di antara kita yang merasa, oh, anak ini sudah cukup besar. Tak ada waktuku kecuali untuk beribadah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi coba dilihat, apakah amalan itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallam? Maka kita hari ini akan mengkaji. Hari ini tanggal Tanggal berapa jemaah Tanggal 10 Tanggal 11 kita hari ini Karena mulainya tanggalan hijriyah itu Dengan terbenamnya Matahari Kita tanggal 11 Bulan apa? Rojab, betul Rojab 1435 hijriah Maka kita akan mulai dari pagi tadi kita nggak memulai dari malam kan? Kan mulainya hari ini. Tapi dari terbenamnya matahari, bingung juga kita. Tapi, tapi yang anak tulis dari pagi nih, ya Mungkin nanti Ustadznya dibetulin lah. Iya, di pagi hari itu apa sih yang dikolek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bangun dari tidur, mengusap wajahnya, mengusir tidur. Mengusap wajahnya, mengusir tidur. Jadi orang kalau bangun itu kadangkala mau subuh namanya orang tidur itu nikmat banget bekernya udah dipasang nih jam berapa dipasang jam tujuh jam tujuh biasanya dipasang jam empat bunyi kring kring lima menit lagi Hidup lagi kring kring rasul saw dalam hadis riwetin man bukhari dan muslim istighadhar rasulullah saw fajlas yang sehunau makan wajhi biadik Rasulullah SAW bangun itu duduk kemudian beliau mengusap tidur itu dari wajahnya orang kalau tidur biasanya kan ya ada kotoran di wajahnya kalau antum kepingin bangun duduk imam bangun mau solat malam mau solat subuh tapi kalau bangun masih rebah-rebahan Subhanallah nggak usah ngomong orang lain anak kadang ngelihat jam 3. nih jam tiga bentarlah lima minit bangun jam 4 lewat sudah. Lima menitnya itu gak kerasa Namanya orang tidur Jangan satu jam Ashabul kahfi Berapa tahun mereka tidur 309 tahun 309 tahun Masehi apa hijriah Hijriah Ingat hijriah tuh? Komariah Iya 309 tahun Kalau masahinya 300 tahun kira-kira itu mereka tidur bangun kerasanya baru aja tidur mungkin setengah hari apalagi kita maka yang mau bangun sunnahnya nih duduk kalau mau bangun duduk udah kalau orang duduk itu walaupun ngantuk mau nggak mau miring miring sedikit tapi masih duduk tapi kalau rebahan habis biasanya hilang yam shahun naum an wajhi diusap tuh tidur diusir dari wajahnya kemudian baca doa bangun tidur mana yang ngafal doa bangun tidur tidak ada hadiahnya, tapi memang tidak apa-apa. <tuk> Fafal. Anak-anak kasih hadiah. Hadiahnya gede-gede. Masa doa bangun tidur gede-gede? Iya, doanya dua. Bukan satu. Yang ingat satu. Ya hadiahnya yang kecil aja orang ingat satu. Nah, Fafal. Artinya. Kita mak. Yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Kemudian kepadaNya Allah barakalallahu fikum. Fabel ya Habibinam. Nampun serahkan antum kasihkan mereka. Nampun doa sebelum tidur. Siapa yang tahu? Antum nu ingat yang datang kajian ngantuk baca doa. Loh, bisa boleh enggak kan, Kalau ngantuk banget baca doa gitu kan. Jangan nanti mimpinya buruk-buruk di masjid gitu kan akhir kan. Apa doanya kalau mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa Kita lihat Rasulullah baca doa ini. Mengingatkan bahwa hidup kita ini hanya 24 jam. Enggak tahu apa kita bakal bangun lagi di pagi harinya. Kita diikat dalam kehidupan ini. Supaya ingat mati. Itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilaihin nusyur. Ilaihin masir. Selalu kita diingatkan. Kita bakal mati. Ada orang yang dari pagi. Sampai siang. Sampai sore. Sampai malam. Cari dunia. Tapi ketika dia mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya aku bakal mati. Ya. Aku tidak tahu. Bakal bangun lagi. enggak nanti pagi. Ketika bangun. Alhamdulillah. Allah diahyai na baga ma amata na wa ilaikunusshol. Allah Alhamdulillah. Sekarang bangun tidur. Eh, dilihat yang kirim SMS dia. Gak baca doa Mau tidur sama. Masya Allah. Tambah lagi adanya. Tenang je ma. Masih banyak waktunya. Kita Insya Allah. Alhamdulillah Anaknya minum dulu jemaah. Jemaah ada air kan Ya bismillah Ingat mati Bangun tidur tinggalkan HP nya Mau tidur enggak usah ribut sama Ganti status Mau tidur Bangun tidur bangun Alhamdulillah Anak sudah sholat tahajud. Ada apa laporan sama teman-temannya sudah sholat tahajud itu? Itu antara kita sama Allah. Jalad jalad. Udah, hpnya taruh. Jangan dibuka itu hpnya sampai kita menyelesaikan sunnah-sunnah Rasul saw dan kewajiban kita. Oke, baca doa itu. Kemudian doa yang lainnya, kalau yang tadi dilwatkan Imam Bukhari dan Muslim, dilwatkan Imam Termiti. Alhamdulillahilladhi afani fi jasad, wardda aliyya ruhi, wa azina li bi dzikri. Alhamdulillah yang telah menyembuhkan jasadku nikmat jemaah bisa bangun lagi itu banyak orang yang subuh bangun kipli tak bisa sakit digotong ke rumah sakit sama keluarganya maka kita bersyukur tu bangun langsung Alhamdulillah hilal afani fi jasad warded aliyah ruhi ruhku balik ni Kemudian Wa Aynali Bidikri mengizinkan aku untuk ingat Allah. Berapa banyak orang yang bangkit dari tidurnya langsung ingat dengan duitnya. Fulan punya utang nih, aku mau tagih hari ini. Sudah mana? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sunnahnya lagi bersiwak, bangun tidur nih. Sebelum mudyu, karena Nabiul Salallahu Sallam, Idaqama min al-lail. Yashu sufau bersiwak. Rasulullah Bukhari Muslim. Rasul Sosan kalau bangun di malam hari itu, beliau bangunnya memang malam hari mah. Sampai subuh tidur sebelum subuh sedikit. Beliau itu bersiwak kalau bangun dan itu mengusir tidur. Sekarang siwaknya pakai apa? Boleh nggak pakai kayu jati? Boleh nggak? Ser, boleh nggak? Soalnya anak-anak lihat disini kan kayu jati semua gitu kan. Kayaknya terlalu mahal. Boleh siwak pakai kayu apa aja asalkan gak beracun. Itu yang pertama. Yang kedua bukan milik tetangga. antum gak boleh tuh pohonnya tetangga gitu kan. Gak boleh, harus yang halal. Jadi boleh antum bersiwak. Tapi tidak membahayakan. Jangan bersiwak pakai bambu. Iya, bersiwak. Saya sampai sekarang tetap mengharapkan kepada teman-teman yang di IPA mungkin ya yang dia di perkebunan atau apa untuk bisa menemukan di Indonesia ini pohon yang bisa buat siwak itu pahalnya Insya Allah sampai kiamat dicatat itu pohon arok itu adanya di Arab sana tapi di Indonesia banyak sekali pohon macam-macam tinggal diteliti mana yang kira-kira itu tidak bergetah ya ada orang pakai siwak tahu-tahu nggak -tahu bisa buka mulutnya gitu kan. karena bergetah itu kan karena nggak ngerti maka ini butuh orang-orang yang alim di bidangnya mencari buat umat buat umat loh dan Insya Allah pahalnya akan nyambung nanti siwak kayu apa kayu manis waduh kayu manis antum kayaknya jadi sayuran nanti <tuh> tapi perlu perlu ada penelitian harus ada riset di hutan Indonesia yang begitu wah banyaknya harus ada antum niatkan ya Allah aku ingin berkhidmat buat umatnya supaya umat Islam ini salat bisa bersiwak. yang ada siwak kadangkala, beli di Saudi ya udah kering tuh mau salat tuh, tuh, tuh. kan pada iya pada putus-putus di mulutnya itu siwaknya gitu kan tapi perlu yang segar itu insyaallah kemudian berwudu nih itu sunnahnya, wudu antum untuk mengangkat hadas antum dan mengusir syaitan Sebelum wudhu, sunnahnya kalau bangun tidur itu dibasuh tangannya tiga kali. Jangan langsung dicuci. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faina hadakum la yadri ainabatat ya doh." Kalian ini nggak tahu di mana tuh bermalam tangannya. Namanya orang tidur tangannya main kemana-mana belusuan. Kita nggak sadar. Tapi kalau kita langsung cuci muka, cuci muka kita atau kumur-kumur sedangkan ternyata di tangan kita kita sudah belusuan kemana-mana ke tempat yang gak bagus ya akhirnya jadi penyakit. Ini lihat subhanallah sempurnanya sunnah Rasulullah SAW itu. Disuruh bersihin. Cuci tangan. Anak ingat Sheikh di kelas itu cerita tentang hadis ini. Belum membaca di kitab kalau enggak salah siar a'lamin atau kitab yang lain ada seseorang yang membantah hadis ini hadis ini diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim dia membantah dia mengatakan ana a'rif ayna batat yadi aku tahu di mana tanganku bermalam berarti aku enggak perlu cuci tangan karena kesombongan dia rasul mengatakan kalian enggak tahu di mana tangannya bermalam orang ini tenang aku tahu subhanallah pagi hari dia terbangun Maaf tangannya sudah masuk ke duburnya. Orang ini. Menentang sunnah Rasulullah SAW itu termasuk dosa yang besar. Menolak. Hati-hati. Kita amalkan tuh sunnah. Rasul ini utusan Allah. Wa Wama yamtiqu anil hawa. Beliau gak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Gak pernah. Yang beliau sampaikan itu. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah. jalla Jalajara. Kemudian ketika sudah cuci tangan, ya mulai kumur-kumur, Disunnahkan untuk memasukkan air di hidung kita. Itu sunnah. Saat kan cuma sunnah. Faedahnya besar sekali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadist riwayat Bukhari, "Ida'istiqa'da ahdukum min manamihi. fatawda'ah, faliyastanfir." Salah satu kalau kalian bangun tidur, kemudian berwudhu hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya. Kadang kala ada orang yang cuma di ditempelkan ke hidungnya, bukan disedot ke hidungnya. Kemudian dikeluarkan. Kecuali kalau puasa. Jangan banter-banter. Takut keminum nantinya, seperti Jangan keras-kerasnya dotnya, jangan dalam-dalam. Fa inna as-syaitana yabitu ala khaysumi. Setan itu bermalam di <tuh> hidungnya. <tuh> Sebagian ulama mengatakan apa benar setan itu bermalam di hidungnya? Padahal orang ini sudah berzikir, kan kalau sebelum tidur dia berzikir setan nggak bisa menegung dia. Al Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan salah satunya setan itu kan biasanya masuk ke hati. Ketika kita berzikir dia nggak bisa masuk ke hati kita. Bermalam di mana? Di hidung kita. Dengan kita membersihkan hidung kita. Setan akan pergi Di samping kita akan segar ya diri kita Kemudian Hafidh Ibn Hajjah menyebutkan juga Orang kalau dibersihkan hidungnya itu Insyaallah bacaannya Lebih enak Tidak seperti orang yang sedang pilak ya. Kadang kalau bacaannya Ya kurang pas lah makharij hurufnya Itu disebutkan oleh para ulama Kemudian kita wuduk nih Tadi kita wuduk Dosa-dosa kita berguguran Jemaah ya Dosa kita. Wuduk kapan saja. Tapi kita bicara tentang sunnah dari pagi ni. Rasul saw mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis riwayat Muslim. Ida tawadz al Abdul Muslim awal mukmin. Apabila seorang hamba yang Muslim atau mukmin itu berwuduk, fagha salawat Kemudian dia mencuci wajahnya. Dia cuci wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khuti'atin nazar ilaiha bi aini akan keluar semua dosa-dosa yang pernah diamalkan dengan matanya dengan wudu kita hendak membersihkan wajah kita tapi yang bersih dosa mata kita Allahu akbar kemudian ma ma au ma qatril ma akan gugur dengan akhir air di wajah kita Wahidah kosaleyadi, kalau dia cuci tangannya sama dosanya akan keluar dari tangannya yang pernah dilakukan oleh tangannya yang pernah memukul orang, pernah menduting, duting ini bahasa melayu, menunjuk, nah, menunjuk orang Kadang kalah, enggak benar, itu akan keluar dosa-dosa dari sana yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Kemudian kalau dia cuci kaki sama seperti itu. Dosanya akan dibersihkan Alhamdulillah Ustaz kaki anak selalu kajian Ya kalau ada kajian Kalau gak ada kajian kemana kakinya Kita gak tahu kadang-kadang Kita melangkah ke tempat-tempat maksiat Dengan wudhu berkukuran tuh dosa-dosa Itu hadith riwayatkan Muslim. Kemudian setelah wudhu Baca doa setelah wudhu Ini sunnah Zat. Kan cuma sunnah ingat Kita lihat apa pahalanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayatkan Muslim mengatakan tidaklah seorang berwuduk kemudian kemudian dia berkata, 'Aşhadu an ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah wa aşhadu anna Muhammadan adhu wa rasul illa futiha tlahu abwabul jannati thamaniyah yathulu min ayyiha sya orang kalau baca doa setelah wuduk tadi doanya asyhadu allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa niscaya Allah akan bukakan buat dia 8 pintu surga buat dia berapa jumlah pintu neraka antum tomatiat antum kalau enggak tahu sama pintu neraka nanti paling enggak kan kita bisa membedakan nah nih pintu neraka jumlahnya sekian kita bisa berlindung dari Allah Berapa jumlah pintu neraka? Ah, Dapat bisikan Iya tujuh Pintu surga delapan dibukakan Buat orang yang baca doa setelah wudu Betapa seringnya kita wudu gak baca doa Habis wudu langsung ngobrol Baca tuh doa Kemudian sholat dua rakaat fajar Rokat al-fajri Khairun minat dunya. Uang mafia, dua rakaat subuh tuh yang sebelum subuh, yang setelah adzan ya, dua rakaat koberias subuh yang setelah adzan itu lebih baik daripada dunia dan isi, bisa dibayangkan. Antum kalau kehilangan untung satu hari 10 juta, insya Allah nangis. Iya. Yeah dos harusnya ana dapat untung 10 juta. Antum kehilangan untung 1 M, insyaallah separuh etal. Iya, sebagian orang itu kalau kehilangan keuntungan 1 M, seharusnya dia dapat nih. Hilang waktu, dia kadang kadang stres. Harus diruqyah. Gara-gara kehilangan 1 M tapi kita kehilangan dunia yang lebih baik dari dunia dan isinya santai kita. Santai. Dua rokaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, jemaah. Kita santai, enggak pernah ribut. Bahkan ada orang-orang yang tidak pernah berpikir kehilangan itu. Ustaz, alhamdulillah ana salat subuh, Ustaz. Ya alhamdulillah gitu loh. Itu yang wajib, tapi untuk menyempurnakan nih dunia dan isinya. Itu Kemudian yang laki-laki sholat subuh diusahakanlah di masjid. Orang-orang munafik sholat enggak? Ya ma. Orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat nggak? Sholat mereka. Yang jadi imam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamnya ada orang munafik ternyata. Rasul mengatakan azkalu salati ala almunafiqin salatul isya dan salatul fajar yang paling berat salat buat orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh kalau salat isya ya mereka salat berjamaah sebagian ke masjid ada yang tidak ke masjid ada dan biasanya yang terlihat tidak ke masjid orang-orang munafik pada waktu itu kalau salat zuhur itu kan terang banyak orang yang kelihatan. Nih, aku nak masjid. Karena Allah mengatakan, Inal munafiqin yu khadi'oon Allah, wahyu khadi'uh. Wajah Qamul ilah salati, Qamukusala, yuraun alnas, wallayadkurnallah illa qalila. Orang-orang munafik salat. Tapi dia menipu Allah swt. Kalau salat malas-malasan. Sholat tapi malas, yuroo nanas sholatnya pun riak supaya dilihat orang. Berarti sholatnya di rumah. Kalau di rumah nggak ada yang ngelihat. Kalau antum sholat di rumah, ada yang ngelihat? Nggak ada. Berarti mereka sholatnya di mana? Di masjid tuh. Datang ke masjid, yuroo nanas supaya dilihat sama orang-orang tuh. Aku sholat. Kalau sholam, sholat isya sama subuh petengan. Kayak tadi, nggak ada yang ngelihat. Kalau enggak ada lampu, apa kelihatan ke masjid sama enggak ke masjid? Enggak kelihatan. Karena gelap gulita. Itu berat buat mereka. Karena sholat mereka memang landasannya adalah riak. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tolonglah. Hayya ala sholat subuh bismillah. Anak se-40 tahun enggak pernah sholat subuh di masjid. Ada. Karena kita terus terang masjid-masjid kita ini Alhamdulillah baru-baru aja ramai Tahun 2000 ke bawah tuh sepi masjid. Kadangkala yang sholat itu Masya Allah. Yang azan yang komat, yang jadi imam juga. Sendirian. Wah kadangkala masjidnya tutup. Sedih kita ini kadangkala. Subuh saya ke masjid loh kok tutup kata dia. Oh iya yang tukang adhannya pulang kampung. Allahu Akbar. <Syukur> Kita benar-benar sedih. Maka tolonglah. Kita dengar azan Hayya Alas sholat. Diajak sholat. Hayya Alal falah. Bukan cuma ke sholat. Ayo kalian menuju kepada kesuksesan. Antum melihat ketika ada acara-acara. Motivasi itu. Motivasi untuk orang untuk menggapai kesuksesan. Rame yang datang. Bayar jemaah bayar mahal lagi katanya. Ini dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dapat tuh antum di masjid tuh, dapat. Antum melangkah tiap langkah pahala satu satu dosa dihapuskan. Terus sampai masjid. Kemudian baca doa masuk masjid. Ana mau kasih hadiah nih. Siapa yang tahu doa jalan ke masjid إيه فضلت وفي سمع, سمع نور وفي بصر نور نعم. Masyaallah, jangan niron, barakallah. Okey, sudah, antum bacalah lah. Fazal, tapi itu doa, bukan dihafalin doa. Dibaca kalau ke masjid. Ada yang hafal kan? Tapi nggak pernah baca. Dua tiga hari lupa lagi itu doanya Maka baca doa tu. Minta cahaya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidup ini penuh kegelapan, jemaah. Gelap. Tanpa cahaya dari Allah Jalla Jalaluh kita bakal jatuh ke jurang seperti dalam sebuah ruangan yang gelap gulita dunia ini. Kalau antum tidak punya center, iya yeah, center, sentolop, Jawa Timurnya sentolop, iyalah. Aven lah, naik ni kadang-kadang bahasanya salah. Sentolop, antum tidak punya cahaya, ada ular gigit antum tapi ketika entuk punya cahaya itu enggak oh ini loh oh ini yang haram nggak boleh mereka tekan oh ini loh pintu menuju surga anak mau kesana pakai apa pakai cahaya maka kita butuh dengan cahaya dari Allah subhanahu wa taala terus duduk di masjid nih berzikir nunggu sampai matahari terbenam terbit apa terbenam kalau terbenam saat sampai asar Ustaz. <laughs> ya sampai terbit dapat apa tuh Subhanallah. Sekarang ini jamaah umrah itu mahal. Mana yang punya travel umrah di sini? Mana Saudara? Berapa umrah sekarang? 30 juta. Allahu akbar. 30 juta. 30 juta juta. Haji nunggu berapa tahun? 12 tahun. 2027. Allahu akbar. Naam. Ni bisa dapat umrah haji enggak usah bayar. Rasul SAW mengatakan dalam hadiswayat Anas dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmizi ya? bahwa Rasul, "Man shalla al-ghadaata jama'ah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah." Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah SWT wa taala. Ingat Nih di garis bawahin bukan main BB. Ada duduk di masjid, Facebook gitu, enggak dapat ini. Karena hadisnya itu yaqurullah zikir, mau ngaji, mau shalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa aja berzikir. Hatta tatlu asy sampai matahari terbit jaraknya sebentar jemaah. Tamma terus dia salat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin Tamatin, tamatin, Dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi, enggak perlu antum daftar itu. Hah? Enggak perlu daftar. Kalau belum haji, daftar antum harus haji. Wajib. Jangan habis pulang dari masjid. Oh, masjid apa? Lupa terus. Ya. Jamasbah. Topinya hitam ganti putih. Eh, ente kok ganti tiba wudhu. Habis haji anak. Katanya ustaz kalau nunggu dari subuh sampai matahari terbit, haji kata dia. Ya enggak seperti itulah. Itu pahalanya. Tapi belum haji tetap antum. Antum jangan nulis di namanya haji. Ha gitu kan. Tanya sama temennya "Inti ha dari, dari mana?" "Dari Jama'sbah." Gitu kan. Enggak, itu pahalanya. Tapi tetap Haji itu tetap wajib bagi ya. yang mampu gitu kan. Yang tidak mampu Allah telah menyediakan pahala Subhanallah rahmatullahi Allah telah jadikan peluang Bagi orang-orang tidak mampu berangkat haji Tidak bisa Dia tidak punya duit memang Sampai mati tidak bisa haji Dan sampai mati tidak pernah duduk di masjid Sampai matahari terbit Kan emang-emang ya Paling tidak mati tapi sudah dapat pahala Umroh dan haji yang sempurna Ini sunnah Rasul SAW Kemudian Jangan tidur habis subuh Kadangkala -kadang banyak orang nih Habis subuh soli Solatnya di sebelah tempat tidurnya Wah, cepat-cepatan Assalamualaikum Kepalanya sudah dibantal Langsung Nah, Rasulullah s.a.w. Ya Allah. Beliau mengatakan. Allahumma barik. Ummati fi bukuriha. Ya Allah. Berkahin itu buat umatku di pagi hari mereka. Berkah itu pagi hari. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di pagi hari. Anak kayaknya harus minum lagi. Nih, Alhamdulillah. Waktunya masih banyak. jemaah. Barik itu doa Rasulullah SAW Anda bisa bayangkan Seorang ibu yang tidur Ibu-ibu dengar kan? Seorang ibu yang tidur setelah subuh Itu bakal banyak pekerjaan Yang tidak bisa dia selesaikan Karena anaknya sudah keburu Bangun semuanya Iy, Ribut ngurusin anaknya Tapi ketika dia bangun setelah subuh Tidak tidur Dia mulai mengerjakan pekerjaan Diberkahin itu waktunya bisa baca Quran, bisa hafid Quran, yang enggak pernah baca Quran baca tuh. Baca walaupun satu ayat. Bangun tuh. Alif lam mim. Allah alhamdulillah. Pist, terjadi. Boleh enggak? Dapat pahala jangan ketawa, antum tuh. Dapat pahala. Besok baca lagi. Zalikal kitab la raib fi hudallil muttaqin. Alhamdulillah tarokah. Jamaah banyak orang yang sampai mati nggak pegang Al-Quran banyak yang nggak kena Al-Quran kecuali bulan Ramadan ada jadi kalau mau nyuruh orang baca Al-Quran jangan terlalu lalu antum eh antum paling enggak satu hari satu lembar orang oh, nggak pernah baca suruh satu lembar satu ayat aja belum satu ayat insya Allah ketika tumbuh cinta kepada Al-Quran tuh ah, anak hari ini baca tiga ah baca tiga Besok capek tetap targetnya Satu harus selesai Tapi tiap hari Rasulullah SAW mengatakan Khairul amali Adwamuhu wa inqallah Sebaik-baiknya amal kebajikan itu Yang berkesinambungan Walaupun sedikit Maka jangan tidur setelah subuh Diberkahin Katanya orang Jawa Tidak tahu Jawa mana Kemarin di kelas ada yang ngomong Kalau tidur setelah subuh Rizkinya dipatok. dipatok ayam gitu kan. Keduluan ayam. Dan memang betul. Berkah itu coba dicari di pagi hari. Baca wirid pagi dan sore. kat Pagi, baca wirid pagi. Di antar wirid pagi ini. Yang insya Allah semuanya hafal. Allahumma inni as'aluka. Ilman nafi'an. Warizqan tayiban. Wa amalan mutakabbala. Subhanallah. Pagi hari antum. Antum mulai dengan doa kepada Allah. Yang pertama diminta itu. Ilman nafian. Ilmu yang bermanfaat. Bukan harta. Karena dengan ilmu ini. Kita bisa cari rezeki. Kita bisa tahu mana yang halal. Dan mana yang haram. Tapi kalau tidak punya ilmu. Yang penting anda dapat fulus Dari mana pun. Yang penting kan Allah yang ngasih. Ya enggak. Allah, Allah sudah batasi itu. Mana yang halal dan mana yang haram? Maka kita butuh ilmu nafian, butuh dengan ilmu yang manfaat. Maka kita mohon. Yang kedua, setelah ilmu yang Rizqan riskontoiban. Kita ini hidup butuh rezeki, butuh kita minta sama Allah rezeki. Jangan karena sudah kaya, kayaknya anak enggak mau minta lagi sama Allah. Jangan. Allah itu murka kepada orang-orang yang sombong yang tidak minta kepada minta sama Allah. Rizki terus minta. Rezeki yang baik. Bukan rezeki yang banyak. Karena saya ingat punya teman dapat amalan dia. Teman sekampung itu. Datang ke rumah fik. Aku oleh amalan mandi amalan dia. Masyaallah waktu dia. Amalan ny mandi, apa amalan nih? Cuma sayang. Kata dia, kalau anak amalkan ini, rezekinya anak cepat habis. Coba anak kepingin dengar amalan. Nga tahu siapa amalan itu. Anak dengar dari dia dia mengatakan Allahumma inni asaluka rizqan kathiron wasian min ghairi taabin walanasof. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang banyak, yang luas, yang enggak perlu capek-capek dapatnya. Betul kata dia, enggak perlu capek-capek, habisnya enggak capek-capek juga. Rasul menyuruh kita minta rizqan. طيبan tuh yang ada berkahnya. Banyak enggak berkah buat apa? Ya Ustaz, tapi banyak berkah lebih bagus. Ya tentulah banyak berkah lebih bagus, tapi kan kadang-kadang kita dikasih sedikit sama Allah. Yang ketiga, kita juga mau masuk surga nih. Rizki itu modal untuk dunia kita, masuk surga butuh modal, itu amal. Kita minta amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Bukan yang banyak. Bukan yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tidak diterima. Buat apa? Bahkan dalam hadis Wa'id Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan hadis ini sahih. Inna rujul inna rajula layusallis salata sitina sana walam tuqbal lahus salah. Ada orang yang salat selama 60 tahun. Salat. Gak ada satupun salat yang diterima dari dia. 60 tahun zaman Rasul mengatakan yaitimu rukuahu, walaupun yaitimu sujudahu, yaitimu sujudahu walaupun yaitimu rukuahu tu ada orang-orang yang rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, Salatnya tidak sesuai dengan aturan Rasul saw. Maknanya hati, hati kita minta amalan mutakabala, amalan yang diterima sama Allah swt. Kemudian diantara doa yang kita baca ni ketika pagi apa Allahumma ma asbahabi min ni'mah au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walakal syukr ya Allah tidak ada satu nikmat pun tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diriku sekarang ini atau berada di semua ciptaanmu itu semua kecuali itu darimu ya Allah darimu ya Allah ini termasuk pengakuan kepada Allah bahwasanya apa yang ada pada diri kita dari Allah فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِكَ tiada sekutu. tiada orang yang ikut-ikut dalam nikmat yang kau berikan kepada aku. Ini murni dari muka, Ya Allah. وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ Maka bagimu segala pujian dan segala syukur untukmu, Ya Allah. Yang baca ini, dia telah bersyukur kepada Allah untuk hari itu. Oke, kita akan lanjutkan. Kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Baca apa? أَعُوذُ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَامَةٍ شَرِمَةٍ banyak orang masih menggunakan umpamanya klinik-klinik. Apa oleh kok enggak hemat umpamanya? Selamat jalu selamat. Kalau cari selamat sama siapa? Yang punya selamat. Setiap salat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam ya Allah. Allahumma antas salam. Kaulah ya Allah yang Maha salam. Selamat dari segala kekurangan. Yang memberikan keselamatan kepada hambanya. Wa min keselam. Keselamatan itu datangnya cuma dari kau ya Allah. Masa kita mau cari ke tempat lain keselamatan itu. Minta sama Allah jala-jala. Baca awal di kalimatillah hitamati. Banyak sekali doa-doa. Tapi kita tidak akan baca itu. Kemudian pakai sandal biasanya orang itu. Pagi hari. Insya Allah kalau keluar rumahnya. enggak nyeker pakai sandal sunnahnya pakai sandal yang kanan apa yang kiri dulu yang kanan dulu kita kadang-kala -kadang meremehkan sunnah dapat pahala tuh pakai sandal dapat pahala subhanallah tapi kita kadang-kala -kadang tidak mengamalkannya kemudian sarapan masya allah sarapan baca bismillah enggak baca bismillah makan pakai tangan kanan minum tangan kiri banyak tuh orang-orang Dia lupa kalau Rasul mengatakan Fa'inna syaiton Ya'kulu Bishimalihi wa yashrob Bishimalihi Syaitan itu kalau makan minum pakai tangan kiri Antum kalau sarapan sudah Masya Allah Baca bismillahnya kenceng ya. Bismillah Gak perlu antum baca surat Al-Baqarah Baca bismillah Kemudian minumnya pakai tangan kanan Banyak orang-orang Kalau saya ketemu saya tegur Eh yang kanan lah sat kotor sat yang kanan sat yang kiri kan bersih kata subhanallah ini gelas insyaallah bisa dicuci jema ya, apalagi gelasnya gelas plastik gitu ya nanti bakal dibuang Maka tolonglah, ini sunnah sunnah jangan diremehkan pernah suatu saat rasul saw lagi makan bersama ada salah seorang makan bersama rasul saw rasul mengatakan kepada dia gol dia makan pakai tangan kirinya banyak orang makan pakai tangan kiri itu karena apa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Mungkin sebagian akan mengatakan, "Ustaz, anak kidal, Ustaz." Oke, memang ada yang kidal orang-orang itu, tapi tetap harus dibiasakan dengan yang kanan. Kalau anak itu kidal makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, yang salah insyaallah bapak ibunya. Karena anak kecil enggak tahu apa-apa. Anak kecil itu seperti lembaran kertas putih, tinggal bapaknya yang nulis. Mau dibikin merah jadi merah putih putih Maka orang tua bakal bertanggung jawab Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada orang Makan pakai tangan kiri Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini Kul biyaminin Kau makanlah Dengan tangan kananmu Orang ini mengatakan apa Masa te Aku tidak bisa makan dengan tangan kananku Ya mungkin karena kebiasaan dia Mungkin dia kidal Mungkin dia malu ditegur Rasul sallallahu Rasul mengatakan "Lastaqut". Mudah-mudahan kau tidak bisa. Famaru ya ba'da dzalik yarf' yaminaahu. Tidak pernah orang itu mengangkat tangan kanannya. Langsung lumpuh. Ketika Rasul mengatakan "Lastaqut". Hadis ini lewat Tirmidzi dan hadis ini sahih. Maka hati hati tolong yang anaknya makan tangan kiri. Nah, tangan kanan terus kita harus bersabar harus bersabar. Yang tidur anaknya enggak sholat subuh dibangunin. Wa'mur ahlaka bis salati was sabir 'alaiha. Bangunin tuh anaknya. Kita ini kadang kala ribut jemaah untuk sekolah. Eh, ayah udah jam tujuh nih. Udah mau datang jemputan. Tapi enggak pernah ribut kita membangunkan dia. Eh. Nah, sholat subuh nah. Memang capek jemaah. Anak punya anak kecil duaan itu kalau bangunin ya Allah kan yang anak baca ayat itu wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha dibangunin ba ba, ba, ba. 5 detik lagi bapak. tidur lagi dia kita tungguin 5 menit bangunin lagi ba sebentar aja gitu bapak. pernah bangun tahu-tahu tidur di kamar mandi sambil berdiri gitu itu anak-anak kita memang suruh wastabir alaiha itu perintah Allah suruh sabar bangun seperti itu mendidik anak itu butuh kesabaran dan kita pun besar karena didikan orang tua kita kita tahu bagaimana capeknya orang tua kita mendidik kita pada waktu itu. Kemudian baca doa keluar rumah. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Yang tidak biasa. Yang, biasakan, yang tidak biasa kan Bismillahirrahmanirrahim itu. Alallahuillahaulahu lakawatilallabi. Yang nggak biasa. Fadl. Allahumma inni aamuzuka an azdilla au uzdilla. atau adlima atau udlama atau atchal atau je ma syaa Allah barakallahu fiikum nini anak qas yang gede antum sedikit Eh, fadal dikasihkan ke nah barakallahu fiikum itu doa ya yang baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah itu sudah cukup <coughs> Rasul SAW menceritakan fa yalqa syaithanu syaithanan akhar Masyaallah ustaz. Materi sampai jam 10. 10 Ustaz. Jam 20 jemaah. Kayaknya sudah habis nih Ustaz. Ya. Kita terakhir. enggak apa Ustaz? Selesai nih Ustaz. Nah, baca doa tuh. Itu, itu setan ketemu sama setan lain. Keifah anta birajulin. Diqal akan dikatakan kepada orang yang membaca doa bismillah tawakkaltu ini. Hodi, tawakufi, tawakid. Kau akan dikasih petunjuk sama Allah, dicukupi sama Allah dan dijaga sama Allah. Setan kemudian ketemu sama setan lain. Eh, gimana kita ni? Moga dain orang yang sudah dijaga sama Allah, yang sudah Yang sudah dikasih hidayah. Tak bisa. Setan sampai tak bisa godain. Tapi setan bisa godain kita supaya kita tak baca itu. Kita digodain setan supaya keluar rumah tak baca ini sering, sering kita itu. Ah. Ana nggak ngomong antum ya, ana lah. kalau ngomong sering harus. Saat udah ngajakin riset terbalas semuanya kan? Belum. Iya, bacalah doa itu cema. Judulnya ini harus diganti sebenarnya cema. Bukan 24 jam. Karena satu jam bersama sunah rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari allah swt. Kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Dan kalau ada yang kurang berkenan, anda mohon maaf. Wallahu'alam Ustaz. Fadal Ustaz. Nah, ini Ustaz anda baca sendiri soalnya Ustaz ya. Soalnya kalau anda tidak bisa jawab, enak Ustaz. Anda tinggal taruh gini kan. Pokoknya untuk melihat, yang kertasnya ditaruh, berarti Ustaznya tidak bisa jawab. Ustaz, jika kita ambil wudhu dan ingin berdoa sebelum tidur, tapi malah kentut duluan, apa perlu diulangi lagi? Kalau bisa diulangin dolan lagi. Kalau nggak bisa, Bismillah. Karena kadangkala udah sampai tempat tidur gitu ya. Kita sudah ngamalkan tuh sunnah sebelum tidur mau wudhu sudah ngamalin, sudah ambil wudhu, sudah gosok gigi kita, sudah pakai siwak. Kalau nggak bisa ya udah tidur. Mudah-mudahan Allah SWT sudah mencatat niat kita mau tidur dengan wudhu kita. Seperti itu. Nah, ini berkaitan kita jawab yang ada kaitannya dengan iya, say. ya, Ustad. Ini kalau tidur ada sunnah-sunnahnya dijalankan. Kalau sunnah dalam berbisnis apa saja? Ini kayaknya Ustad nanti mah. Sunnahnya berbisnis itu kalau dapat untung bagi-bagian tuh. Ah, iya. Orang ini zaman Subhanallah. Kalau lagi ada masalah cerita sama sahabipnya, ah nih lagi gini-gini, lagi dapat untung diam itu kan. sunnahnya kalau dapat untung ngomong gitu kan ini bagaimana dengan urutan doa doa setelah bangun tidur Masya allah nih ada yang banyak sunnah rasul nih sampai ke masjid doa masuk isi kan baca doa juga iya betul baca doa juga jangan nyelonong nyelonong gitu kan masuk isi baca doa kemudian kita berpakaian baca bismillah ketika meninggalkan rumah itu baca doa keluar rumah Namzat, apa beda sholat fajar dan sholat kobliyah subuh? Insya Allah tidak ada bedanya. Itu sholat fajar adalah sholat kobliyah subuh. Jadi setelah azan sholatnya. Yang sama yang akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ustaz, sholat sunnah itu sama dengan bacaan sholat wajib. Apakah yang dibaca waktu surat sunnah itu sama dengan surat wajib Bebas-bebas aja Tapi kalau surat sunnah Qobliya subuh itu Memang dianjutkan baca ya ayuhal kafirun dan Qulhuallahu ahad Baca seperti itu Itu sunnahnya seperti itu Jadi kalau antum Mau baca ya baca itu Tapi mau baca yang lainnya boleh dalam artian Antum mau baca surat al-baqarah Tetap boleh Tapi yang lebih baik Itulah yang pendek-pendek aja Karena memang kita mau sholat subuh Dan mungkin ini juga eh, himbauan kepada saudara-saudara kita Yang jadi takmir masjid Supaya jarak antara Avan sama komat itu dikasih waktu Ada jarak lah Karena apa orang yang rumahnya jauh Saya mungkin Di kampung saya itu Agak jauh lah Kita kadang-kadang ke masjid itu Sudah tahiyat Iya sudah atah ya Karena memang jarak antara adhan sama komatnya terlalu terlalu pendek Sedangkan rumah jauh gitu kan Mau gak mau ya tolong diberikan hak Kepada orang-orang yang men-sholat ke masjid ini Supaya bisa Bisa ke masjid Dan sholat dapat kobliahnya Dan kobliah memang dianjurkan untuk sholat sunnah jamaah Di di rumah Khairul sholatir rajuli fi baytihi ilal maktubah Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu Di rumahnya kecuali sholat fardu di masjid yang paling baik. Dan ini, tolong diperhatikan. Sholat sunnah di rumah. Karena apa? Rumah kita jangan sampai jadi kuburan. Gak ada sholat. Sholat kan istri kita sholat. Iya, istri itu ada peliburnya sholat. Ada liburnya dia sholat. Kadang-kadang dia gak sholat tujuh hari. Kalau kita gak sholat sunnah di rumah, berarti tidak ada sholat di rumah kita. Sama sekali. Tujuh hari bayang. Dan anak-anak kita juga butuh panutan. Jadi antum sholat sunnah di rumah kalau istri gak sholat. Anak kan masih ikut sholat. Oh bapak sholat terus dilihatkan. Jadi subhanallah sunnahnya Rasulullah SAW itu sempurna sekali jamaah. Masya Allah. Nih masukan kepada penyelenggara. Mohon besok lagi agar tidak membatasi ustaz siapapun yang dakwah agar materinya tersampaikan semua. Insyaallah bisa sampai subuh kita ini jemaah. <laughs> ini ada yang bertanya. Ini pertanyaan yang kedua ini. Hadisnya tentang Wailul ladzi yuhadditsu fayaktibu liidhhika bihil qaum, wailallahu Eh hadis sahih. Orang yang Berdusta ketika bergurau ya Untuk membuat orang lain tertawa Itu tetap gak boleh Bagaimana cara mencintai Amalan-amalan sunnah Untuk supaya kita menjalankannya lebih mudah Nah memang butuh cinta Ketika antum bekerja di satu perusahaan Antum bekerja di satu perusahaan Dan antum dongkol Mengamalkan insyaallah pekerjaannya Gak bakal bagus Tapi kalau antum enjoy mengamalkan Kita lihat Orang-orang bekerja dari jam 7 pagi Sampai jam 5 sore Tiap hari Sampai mati Enjoy jamah Pagi-pagi berangkat dia kerja. Berapa hari dia kerja Masa yang sunnah ini sedikit Berapa jam kita butuh Memang 24 jam sunnah bersama Rasul Tapi mengamalkannya itu Gak harus duduk Pikirnya harus enggak Kita sambil berjalan Naik kendaraan ada sunnahnya Gitu kan Masuk rumah ada sunnahnya. Allahu Akbar. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Paling enggak kita pelajari dulu. Supaya kita cinta. Kemudian kita gambarkan itu surga Allah pahalanya. Kita cuma digaji jemaah ya Cuma digaji 2 juta. Kerja sebulan penuh. Mau kita. Kira-kira kalau antum disuruh ganti jantung yang berdetak itu. Orang pasang ring berapa sekarang? 70 juta. Pasang juta Pasang ring. Kalau tiga ring berapa? Antum lihat mata. Antum nggak bisa lihat buta. Mau bayar berapa antum? Maka dengan sunah-sunah salah satunya salat duha ya. Itu sunnah untuk bayar nih, bayar sewa yang Allah berikan kepada kita. Nih. Bagaimana cara menghindari makziat? Amalkan sunnah. Antum kalau ngamalin sunnah, berpikir keluar rumah baca doa. Tadi doa keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an azzila au uzdal Ya Allah aku meminta perlindungan kepadaMu agar aku tidak tersesat dan tidak disesatkan. Minta au azzila au uzdal jangan sampai aku terpleset atau diplesetkan kerjanya setan memlesetkan kita. Au adzlima au uzlima jangan sampai aku berbuat dolim. kadang kadang, -kadang orang keluar rumahnya mentolimi orang Dan jangan sampai aku didolimi, ya Allah. Aku ajalah, Aku yujalah Aleya. Jangan sampai aku berbuat bodoh sama orang atau membodohin, dibodohin orang. Itu doa tu. Ini amalan sunnah. Antum insya Allah kalau baca baca itu, mudah-mudahan diselamatkan dari kemaksiatan. Bagaimana agar kita selalu istiqamah dalam sunnah. Nah, berdoa. Kita tiap hari mengatakan Ikhdi Nasiratul Mustaqim. Minta terus. Karena kita di masa fitnah, di masa kekacauan yang banyak orang-orang paginya masih nyunnah sorenya sudah keluar dari Islam kita lihat orang-orang yang diiming-imingin dengan ya dengan jabatan dengan bakso dengan indomie ya, di beberapa tempat tu kadang-kadang kita ya Allah kesiannya sama mereka maka supaya bisa istiqomah punya ilmu belajar kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz ada sunnahnya nggak kalau mandi bareng istri masya Allah sunnah tuh Rasulullah s.a.w. mandi sama Aisyah. Yang punya istri. Ya. Nah, apakah wanita, ibu kita sholat di rumah dan selesainya menunggu di tempat beliau sholat berzikir hingga matahari terbit. Apakah beliau dapat pahala Umrah dan haji? Mudah-mudahan. Sheikh bin Bas berpendapat insya Allah dia dapat. Walaupun Sheikh Uthaymin ketika membicarakan hal ini hadisnya solat berjamaah di masjid kata beliau. Tapi insyaallah wanita yang duduk sampai matahari terbit kemudian dia solat alakhirin alim dia. Dia termasuk amalan yang besar sekali. Karena wanita ini enggak ada syariat untuk solat berjamaah di masjid. Tidak dianjurkan bagi mereka untuk ke masjid. Tapi boleh ke masjid. Jangan disalahpikir perempuan tak boleh ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan La tamna'u ima Allah, masjid Allah. Jangan kalian riang tu, jangan kalian larang tu, hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah Allah, ke masjid, masjid jangan. Jadi tetap wanita dianjurkan di rumah. InsyaAllah perempuan yang duduk berdikir sampai matahari terbit, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala itu. Minta aja sama Allah Subhanahu Wataala. Afwan, Ustaz tolong dilanjutkan ringkasan 24 jam indahnya sunnah bersama Rasul sallallahu <Susur> alaihi wasallam. <Susur> Anak-anak ikut-ikut panitia yang tanggung jawab. Nah, Ustaz bagaimana hukumnya membaca Al-Quran via Android, HP? Sebab sebagian orang ada yang menyatakan tidak menghormati Al-Quran. Nah, berkaitan dengan ini, kalau baca Al-Quran di masjid ada Al-Quran pegang Quran. Karena Quran itu memiliki kekhususan sendiri. Tapi kalau kita nggak ada Quran, ya nggak apa-apa baca pakai Android, HP umpamanya, atau kita dalam kondisi tidak berwudu, perempuan dalam kondisi haid umpamanya baca di sana, karena HP itu bukan Al-Quran. Kita masuk kamar mandi bawa HP itu enggak? Bawa tuh HP. Maka beda dengan Al-Qur'an. Kalau antum di masjid ada Qur'an, taruh HP-nya. Karena pegang Qur'an beda dengan pegang HP. Dan pahalanya berbeda. Pahala memegang Al-Qur'anul Karim, membaca pakai Al-Qur'anul Karim, karena itu punya kekhususan tersendiri Al-Qur'an. La masuhu illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali thahir. Ada sebagian ulama mengatakan thahir ini muslim, Ustaz. Tetapi anda lihat pendapat Syekh Ibn Uthaymin mengatakan Rasul tidak pernah mengatakan Mengistirahkan Muslim dengan tahir, tahir yang termaksud adalah tahir bersuci Tapi memang ada khilaf pendapat di antara para ulama Tapi ingat Kalau memegang Quran Lebih baiklah keluar dari khilaf yang ada Pegang dalam kondisi berwudu Tapi kalau HP tidak apa-apa untuk pegang tidak wudu Tidak masalah Nah, bila kita bermaksiat kemudian bertobat, apakah tetap akan mendatangkan kepada kita maksiat tersebut di hari kiamat? Kalau Allah terima tobat kita selesai. Mantab tabal Allah alaih. Yubdil Allah syiâtih mhasanat. Mashallah, separuh separuh. Sekarang buat ibu ibunya. Oh, ini masalah utang. Sunnahnya enggak ngutang Iya sunahnya pagi hari itu jangan cari utangan. Sunahnya itu baca doa supaya terhindar dari utang. Itu sunah Rasulullah SAW. Sering Nabi baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Sekarang ini orang dipaksa ngutang. Dikasih keringanan-keringanan. Bahkan ditelepon. Eh ini mau ngutang gak? Nih kita ada duit nih. Diteleponin tuh pengusaha-pengusaha Supaya berhutang Maka tolonglah HP pun sekarang ada yang ngutang Kepingin Android Yang harga 4 juta Ngutang subhanallah Para ulama menjelaskan Tentang hukum berhutang itu boleh Lilhajah itu boleh Tapi kalau gak ada keperluan Dibenci hal itu Karena banyak orang ngutang untuk bermewah-mewahan Istrinya ngutang Bang ana mau utang bang buat apa? Kepingin beli kalung emas yang dua kilo itu, Bang. Seperti itu kan. Ini enggak. Hutang aja itu, enggak. Terus ini bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang suka berhutang? Wah. Alkisah saya warga baru di perumahan tetangga saya setiap bulannya hutang tiap bulan bahkan dua kali sebulan. Maka tolonglah, kalau memang butuh banget ya. Kalau tidak butuh, jangan. Karena Rasul berlindung. Orang kalau berhutang itu nanti janji. Kalau janji gak ditepatin. Itu biasanya. Seperti itu. Kemudian Ustaz yang mana Ustaz? Yang di bawahnya? Oh sudah. Oh ini. Ustaz terkadang teman-teman membicarakan bola. Terlihat asyik. Kata dia. Ya itu termasuk Ngomongnya mungkin gak apa-apa ya Tapi jangan sampai antum Apa ya Membangga-banggakan bela-belain klub ini Wah Kadang-kadang sampai istri diceraikan sama suaminya Gara-gara bola Kejadian ini kejadian Ketika piala dunia kalau gak salah Di negeri Arab sana Suami istri nonton bola nih Si istrinya Jaguin yang satu Menang jagoan istrinya Wah kata dia anti Antitolik Cerai kau Kok bisa gitu? La ilaha illallah La ilaha illallah Ustaz, sebagian bapak-bapak suami Kalau nonton bola Lebih lama dari nonton istrinya Ana harus minum lagi Ustaz Ibu-ibu Kalau ingin ditonton suaminya Bikinlah tontonan Iya, kalau pakai daster udah bolong-bolong gitu kan? Si suami lihat 2 menit, aja kacanya enggak lah, Sus, gitu kan? Halal yang halal, bikin tontonan-tontonan yang halal. Jadi bapak-bapak juga harus perhatian lah sama istrinya. Tuh istri dikeluarin dari rumah bapaknya tuh ke rumah antum, ditaruh di sangkar sama antum. Suruh ngurusin rumah, suruh bersihin rumah, ngurusin anak. Enggak pernah dapat apresiasi dari antum. Enggak pernah antum ngomong, "Istriku, aku ini enggak bisa balas kebaikan." Allahu Akbar tuh. Enggak bisa kita mau balas kebaikan istri. Kalau gaji orang, kalau gaji orang. Insyaallah bertahun-tahun kita kerja, enggak terbayar gajinya istri kita Dari pagi dia kerja, enggak tahu jam. 24 jam kerjanya. Kalau mungkin 25 jam, ada 25 jam dia kerja 25 jam. Tengah malam, jam tiga malam nangis anaknya. Bapaknya ambil bantal. Siapa yang bangun? Istri, bikinin susu. Buat anaknya. Anaknya sakit. Bo -bo -bo. Eh, anaknya nangis tuh. Pagi bangun. Eh, kopi ini kok belum siap nih? Oh, Akbar. Si ibu dengan gendong anaknya. Bikinin kopi. La ilaha illallah ya antum bisa bayangkan tuh peran istri itu. Maka ni ini rintihan ibu-ibu terhadap bapak-bapak ni. -bapak. Saat bagaimana jika setelah subuh Kayaknya gini suami istri kumpul kemudian tertidur, apakah kehilangan pasalah, pahala sunnah pagi? Sholat dapat pahala tu sunnahnya. Baca doa, tapi ada sunnah lagi baca doa ketika seorang suami mau kumpul sama istrinya, itu ada doanya supaya anaknya ni enggak jadi preman nantinya, enggak jadi benar. Doanya Allahumma janihna syaitan, wajanihi syaitan, minal rozaktana supaya syaitan ni enggak ganggu keturunan kita. Gak, ada seorang, gak, gak, pak gimana? Enggak nyusain pak, pak polisi itu, enggak nyusain. Sekarang banyak orang itu menghubungin istrinya tanpa bismillah. Nyeruduk nyeruduk. Kayak sapi gitu. Enggak baca bismillah. Akhirnya jadinya ya itu. Ada seorang ustaz ngomong, Anak kayaknya Ustaz, Anak ini enggak tahu nih. Ini banyak orang-orang yang enggak bener ini karena bapaknya enggak baca bismillah tuh waktu bikin. Tuh. Bisa jadi, bisa jadi." Asalamualaikum Bagaimana cara mengingatkan makan dengan tangan kanan terhadap orang yang kita hormati semisal ke ibu bapak mertua kita. Nah, subhanallah ya. Kadang-kadang kita ini mau negur mereka gitu ya. Susah, harus pilih-pilih waktu. Ngomong dengan cara yang baik, ya, "Pak, ini ternyata ada sunnah, Pak." Tunjuk ini. "Coba, Pak, baca hadisnya, Pak." "Anak kurang bisa nih baca artinya nih," gitu kan. Pura-pura, gitu kan. Akhirnya dibacain. Oh ternyata gak boleh ya Makan minum pakai tangan kiri gitu kan Ketika kita caranya santun sama mereka Tanya Bapak atau bapak mertua Pak ini saya baca Hadis ini so hingga ini pak ya Coba mungkin bapak bisa ngoreksi itu. Oh mertuanya ketika gitu Sini sini sini <Selih》> Wah itu kan seneng banget ya Ini <Selih Gl Chicken> nyinggung anak nih <laughs> Tapi ya Pelan-pelan lah, pelan -pelan dengan cara yang santun insyaAllah lah, insyaAllah. Perempuan lebih baik sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Tapi enggak apa-apa ke masjid. Ingat. Karena kadang kala ada perempuan-perempuan yang merasa jenuh di rumah. 24 jam dia di rumah. Enggak keluar. Mau belanja tukang sayur datang ke depan rumahnya kan. Terus dia 12 jam. Kadang-kadang dia jenuh ke rumah. Maka Rasul mengatakan. Um. Tuh, jangan dilarang tuh. Dia ke masjid jangan dilarang. Walaupun sholat dia lebih baik. Di rumahnya lebih baik. Kata Rasul. Kalau ke masjid dapet 27. Di rumahnya lebih baik daripada 27 itu. Di rumahnya. Tapi tetap jangan dilarang. Jangan dilarang ya. Kita bicara masalah. Lebih baik lebih baik di rumah. Ini loh, tolong diulang tentang yang suami sudah lama mengaji, rajin ke masjid dan rajin berangkat kejeng, tapi masih suka menonton bola dan berita bola yang di situ diselingi musik dalam berita bola dan habis subuh kok tidur lagi. Kayaknya antum yang ngasih nasihat ini. Ya suami-suami ini kadang-kala -kadang memang yang namanya hobi itu kadang-kala -kadang susah ya. Tolong dikurangin lah sedikit-sedikit ya. Tolongin sedikit-sedikit Karena itu kadang kala menghabiskan waktu kita Kita nonton bola berjam-jam Ngaji enggak mau Ngaji satu ayat aja Susah gitu kan Habis subuh Tidur lagi Jam tiga dipasang bekernya Eh Dik Jangan lupa bangunin jam tiga Bang Mau sholat malam Ya sholat malam Nonton bola gitu. Subhanallah Tuh ada orang-orang yang dibelain tuh Kayak gitu Maka tolonglah InsyaAllah kalau sudah ngaji nya kenceng, sholatnya kenceng, mudah mudahan kebiasaan kebiasaan yang mungkin menghabiskan waktu kita Yang menghabiskan waktu kita, ya bisa dikurangin lah. Ya ini, hati hati masalah bola lagi ya, di situ diselingin kadang kalah ya, iklan iklan ada perempuan perempuan, ada ya nggak baik baik, bisa jadi kita dapat dosa tuh nonton bola nggak dapat pahala, dapat dosa nantinya. Bismillah. Kalau suami belum paham sunnah. Tapi istri sudah paham bagaimana upaya istri untuk merubah suami agar cinta sunnah. Masya Allah. Ini perjuangan buat ibu-ibu ini. Perjuangan. Bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Bapaknya udah ngaji. Istrinya tidak ngaji. Disuruh pakai kerudung. Kau dulu menikah dengan aku seperti ini. Maka aku tetap seperti ini. Itu kadang-kadang seperti itu. Ada. Terjadi. Maka ini perjuangan. Ibu seorang istri. Bahasanya kepada suami bukan perintah Seorang anak buah Kepada komandannya Gak ada nyuruh-nyuruh Yang ada memohon bahasanya Bang Ayolah bang ikut kajian Bang, Aku ingin ditemenin abang ikut kajian Iya-iya dah, yuk berangkat ah, Gitu kan, kadang-kadang seperti itu Kalau si istri memohon, jangan nyuruh Bang kau ini gimana sih Udah bau kuburan gitu wah ah, Gitu kan Itu bakal berantem tuh sama istrinya Maka istri kalau dapat suami kayak gitu doakan. Doa terus. Diajak suaminya bang. Aku nih doa buat abang tiap hari bang. Supaya abang lebih cinta sama aku gitu kan. Terus di, di, dirayu tuh suaminya. Insyaallah baja. Baja yang kuat itu. Lama-lama dibakar leleh diajak. Udah selesai? Belum-belum selesai. Nah, kayaknya ini buat besuka jalus. Kayaknya ada pertanyaan yang mau tanya. Insya Allah Ustadz Aris akan melontarkan beberapa pertanyaan akan bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam besoap. Itu yang bisa saya sampaikan, saya jawab sekali lagi. Kalau ada yang salah dari Ana kalau ada yang kurang berkenan dari Ana dan Ana mohon maaf. Ana mohon maaf dan sebesarnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Ustadz Aris di sini beliau insyaallah akan meluruskan yang salah dari ana sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh